Monggo, kalau lihat kamu pengennya memang begitu. Nyaman soalnya sih. Ya nyaman mau bubu. Yang mau mau bubu. Akhirnya Dewi Sri. Ding makan lagu pamungkas dari kami New Monata? terima kasih untuk seluruh kru yang bertugas